Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin Allahumma salli wa sallim wa ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Pemirsa bengkel hati MNC yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih menitipkan usia, umur, Allah masih menitipkan nafas untuk kita semua. Sehingga kita masih terus bisa memberikan manfaat terhadap siapapun orang yang ada di sekeliling kita. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat terhadap Orang-orang yang ada di sekitarnya. Semudah-mudahan. Hidup kita yang tidak seberapa panjangnya ini. Tapi manfaatnya. Mampu dirasakan oleh setiap orang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan subhanallah. Para hadirin ayahanda ibunda. Yang juga. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya melihat tadi. Pas masuk wilayah MNC TV ini. Subhanallah itu beberapa bus sudah bahkan yes. uh, sekarang ini sampai ke lapangan parkir di yes. belakang ini. Ini tanda bahwa mudah-mudahan pengajian Bengkel Hati bisa memberikan manfaat yang banyak bagi seluruh pemirsa di tanah air. Ya? Amin amin. Kemudian ayahandaku semuanya apa kabar sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Seperti biasa, saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Para hadirin yang sudah ada di Masjid An Nida ini, yaitu yang pertama dari Majlis Salim Rawatul Falah Surabaya sebanyak 60 orang. Nah, yang mana ini rombongannya, ibu? Uh, paling depan. Angkat tangannya satu aja, ibu. Pakai semangatnya ini, gayanya ya. Pertanyaannya satu, sudah mandi atau belum? Kan gitu. Waduh. Kemudian yang kedua Majlis Salim Al muhajirin Bandung. 60 orang. Oh, ini di barisan kedua. Ini striker juga ini kayaknya. Kemudian dari Majlis Salim Gotong Royong, Kleten. Lidah saya lidah Eropa, Ibu. Saya keturunan bule, jadi Kleten. Emang macamnya apa, Ustaz? Hah? Kleten, ya? Iya. Ya, maklumlah. Saya lama di Kitayem. <laughs> ini sebanyak 45 orang. Yang mana, Ibu? Oh, yang depannya juga. Oh, ini orang-orang Klaten -orang ya. Oh, Pak. Iya, Ibu Klaten saya juga tahu. Marah-marah, Ustaz ya. Kemudian Majlis Ta'lim Nurun Nisa. Yang artinya cahaya para wanita. Sebanyak 20 orang. Yang mana nih, Ibu-ibunya? Subhanallah. Baik, terima kasih. Kemudian dari Majlis Ta'lim Mitra Istiqomah, Sumedang. Sebanyak 60 orang. Baik, Sumedang ini terkenal apanya, bu? Kalau Garut, kalau Palembang, oh hafal urusan makanan, <laughs> kemudian Majlis Talim, Subang, yang mana Subang, oh ada Ayahanda dan ibu juga baik, kemudian dari Jemaah Tahlil Pasuruan, oh, berapa bis ini bu, satu bis, Subisnya, uh, bisnya pake supir, Kepakai ya, kalau enggak, enggak nyampe. Ini Pasurwan di mana, Ustaz? Di Jawa eh, ya? Di deke... Ini, Pak Pak. Oh, Papua itu dong. Papua, -pa Iya, <laughs> <laughs> ini... Pak Tuhan, Timur. Kalau saya bilangnya, Pak Tsuwan. Pak Baik, kemudian, uh, ada beberapa jemaah lagi yang tidak kami sebutkan dan tidak kami absen. Tapi, uh, dari manapun jemaah ini berasal, semoga bisa mewakili daerah masing-masing, sehingga... Apapun di pengajian ini akan kita dengar, kita simak, semua bisa disampaikan kepada orang-orang di seliling kita. Mari ayahanda anda, ibunda, para pemirsa dimanapun anda berada, kita buka hati kita. Kalau selama ini kita hanya melihat dengan mata tanpa dengan hati, kita hanya menyentuh dengan tangan tanpa dengan hati, kita melangkah hanya dengan kaki, tidak dengan hati. Maka sekarang kita siapkan segenap hati kita, hati yang bersih, untuk belajar dari pengalaman orang lain sehingga mampu menciptakan hati-hati yang bersih. Amin ya robbal alamin. Baik Ustaz apa kabar Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan ya ibunda, mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Amin, Senantiasa diberikan rezeki yang luas oleh Amin. Allah subhanahu wa taala sehingga rezeki itu bisa dibagi-bagi untuk kita semua. Terutama saya. saya Amin ya. <laughs> Baik Ustaz tema kita kali ini. Masih seputar wanita, yaitu emansipasi dalam Islam. Ibu yang betul emansipasi apa emansisapi? Emansipasi. Baik, emansipasi ini kan persamaan hak, Ustaz. Yes. Apalagi di zaman sekarang, Ibu kita lihat, wanita-wanita banyak yang bekerja. Ibu ya, ada yang jadi direktur, bahkan ada yang jadi kondektur. Banyak profesinya sekarang sudah tidak uh, pilih-pilih, Ustadz. Wanita iya. bisa jadi apa saja. Satu sisi baik, satu sisi lain pasti punya nilai yang tidak baik, Ustadz. Hmm. Nah, wanita itu hak-hak yang... Uh, apa, kewajiban yang mutlaknya apa saja, Ustadz? Dia boleh berkarir, tapi kewajiban yang mutlak uh, sebagai istri, sebagai perempuan. Bagaimana menikap ini, Iya, memang <tuh> ini... 21 April kemarin ya walainya yes. RA Kartini. Jadi memang emancipasi wanita ini e, sudah marak sekali ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah kalau maunya seorang wanita mau berkarir asal suaminya mengizinkan, lingkungannya aman untuk bekerja, tidak ada eksploitasi maaf-maaf ya, seksual mamanya, ya normal lah istilahnya dan suami mengizinkan alhamdulillah silahkan-silahkan saja dan juga di sini harus kita perhatikan biasanya, ini biasanya mudah-mudahan tidak biasanya kalau wanita ini sudah bekerja biasanya loh ya ini biasanya dengan suami ini ya agak-agak banggel dikit kalau orang Jawa Timur bilang apa itu bangkel itu agak bangkel hati mongkong mongkong bangkel itu agak agak kaku istilahnya agak kaku oh. jadi dengan suami itu agak kaku karena memang ini ini harus kita perhatikan karena kalau sudah mendapatkan rizki dari Allah Taala apalagi rizkinya ini melebihi rizki suami ya yeah. yeah? nah ini nanti suaminya mau bisa disuruh-suruh aja biasanya dan ini banyak kenyataan yang seperti itu, Betul, itu. jadi bagaimana caranya kadang-kadang banyak juga wanita yang nggak bekerja sih di rumah tangga tapi suaminya takut ne ya, banyak juga padahal wanita nggak bekerja padahal nggak bekerja oh karena dulu oh itu alasannya belum tentu dulunya baik sih si ibu ini baik-baik-baik hmm. tapi karena suaminya selingkuh ketahuan nah itu takut oh. tentang itu jadi gara-gara selingkuh jadi ya, gara-gara selingkuh. Nah, ini salahnya si suami kenapa selingkuh ketahuan gitu. Iya, harusnya jangan ketahuan. Nah, ini belajarnya dari dari dia maksudnya. Antum. <laughs> jadi intinya adalah kita para wanita eh, kita sampai <laughs> akhirnya ketahuan juga. Para ibu-ibu, para wanita yang memang saat ini diberi apa namanya, izin oleh Allah Ta'ala untuk uh, melakukan pekerjaan, uh, mendapatkan riski, mudah-mudahan halal atau Kemudian uh, cobalah tetap menghargai suami, menjaga keluarga, menjaga harta suami. Walaupun suami tidak bekerja, hartanya apa ya? Ya pokoknya dijaga deh harta termasuk hormatan, kan seperti itu ya? Betul. Nah... Dan jangan lupa, walaupun bekerja, sisihkan waktu untuk anak, sisihkan waktu untuk keluarga. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, ini si wanita benar-benar beliau itu ada di jalan Allah nantinya. Iya. Apalagi mamanya suaminya bekerjanya kurang, rezekinya seret. Si istri itu ngasih Baik. sebagian rezeki pada suaminya ini bisa belilah. Karena harusnya suami yang ngasih rezeki kan ya. Baik. Baik Ustadz, ini akan kita lanjutkan kembali Ustadz tema yang yeah. hmm, mudah-mudahan ini menarik, karena bagaimanapun menjadi satu dilema yang unik di era yang sudah canggih ini tentang emansipasi dalam Islam. Baik para pemirsa BENGKEL HATI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, azan sudah berkumandang di sekitar kita, jangan anda kemana-mana, tetap di MNCTV bersama BENGKEL HATI, tentunya dengan Ustaz Danu dan Daiza. Kami akan kembali saat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kami ucapkan selamat menaikan ibadah salat subuh Untuk warga Jakarta dan sekitarnya Dan Alhamdulillah kami berserta seluruh jamaah di Masjid Anidah Baru saja selesai juga melaksanakan salat subuh berjamaah Mudah-mudahan salat subuh kita ini menjadi langkah awal untuk meneliti hari yang lebih baik Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa yang oleh Allah SWT Bagi anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz Danu anda bisa langsung menelepon ke nomor 021-8779-7000 dan di 8779-8000. Dan bagi Anda yang ingin hadir secara langsung di Mesir Anida ini, Anda bisa mengirimkan fax ke nomor 021-840-8919 untuk konfirmasi rombongan. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke tema kita yaitu emansipasi dalam Islam. Iya. Nah ini biasanya seperti yang saya sampaikan. Ketika seorang wanita, istri. Sudah mampu meniti karir bahkan hidup secara mapan. Bahkan pendapatannya lebih dari suaminya. iya. Suka ada perasaan melunjak gitu Ustaz ya. Tidak hormat biasa. biasanya dan hmm. sebagainya. Nah untuk e, mengantisipasi atau untuk mengurangi perasaan ini. Saya yakin di sini banyak wanita karir nih Ustaz yang hadir. Mudah-mudahan. Ya. Nah, kalau apa nih Ustaz kiatnya agar karirnya lancar tapi tetap hormat? Ini ada Jawa Timur. Karirnya bisa di, <tuh> bisa di, bermakna kalau oh, Jawa Timur banyak apa ya? Banyak apa ya Jawa Timur? Itu? Jual lumpur, mana? lumpur sih? Jual rawon, rawon, rawon pendekar rawon, Mama. ada wanita karir. Mudah-mudahan juga ada ini, wanita karir yang jualan ayam bapaknya. Oh iya, betul. Rawon ayam. Emang ya. rawon ayam ada? Tidak tahu, ada enggak? <laughs> Juragan ayam maksudnya, wanita ayam. karir ya? Iya betul. Ya, mudah-mudahan melihat acara kita ya. Lanjutkan, Ustadz. Ya, bagus, ya, ya. Ustadz. Nah, Jadi, apa lagi? <laughs> Jadi Jangan sampai. <laughs> dia udah jeng-jengan Ibu-ibu bagi-bagi. <laughs> sudah jadi keringat. Jadi dia adalah bagaimana kita kalau sudah diberi rezeki oleh Allah taala. Apalagi saya yakin mudah-mudahan ini doa saya nih. Iya. Dan juga pendengar bagi Ibu-ibu yang di rumah nih para ya. wanita ya. Banyak oh, banyak uh, nanti dulu deh. Ya. Para pendekar wanita yang saat ini hadir di Masjid uh, Anida. Kemudian juga para-para pendekar wanita yang saat ini menonton acara bengkel hati. Ayo kita mulai. Bagaimana caranya kita tidak jauh dari ajaran Allah. Maksudnya kalau kita sudah diberi rezeki, bagaimana kita tetap menghormat pada suami. Itu adalah kunci-kunci stabililah. -kunci Kenapa? Sampai tadi saya... Ceritakan bahawa sebenarnya yang bertugas memberikan rizki itu adalah suami pada istri, suami pada anak. Iya. Itu kewajiban. Sian wanita itu tidak punya kewajiban. Jadi harta wanita itu tidak boleh diutak ulak sama suami, enggak boleh sebenarnya. Itu dalam Islam sebenarnya. Iya. diutak ulak Di, diulak katik. Kan? <laughs> di di iya. Kebiasaan klason. bahasa Kebiasaan. Jawa, Jawa Timur ini. Ya tahu ya Jawa Timur ya bu, pasuruan ya, diutak ulak gitu ya. Jadi harta si istri ini bisa dikotak-kotak oleh suami. Jadi kalau harta istri kemudian dipakai untuk keluarga, disabilah itu namanya. Hmm, kalau harta suami, Ustaz? Wajib. <laughs> Memang paling doyan ini istri. Iya, iya. Gak apa-apa, buat beli bedak, buat beli lipstik, buat beli apa ya boleh silahkan. Minta aja sama suami. Oh gitu ya. Gak nah, buat beli berlian, mamanya. <laughs> Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita tidak sampai me, apa namanya, mendalimi suami atau mendalimi keluarga. Salah satunya adalah kita tetap belajar seperti ini. Mau mendengarkan pengajian siapapun ustadznya. Selama beliau mengajak ke arah kebaikan. Selama beliau mengajak ke arah jalan Allah syariat Islam. Ayo mulai sekarang kita itu tertawa oh ya saya gak boleh. Berarti walaupun saya sudah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Saya harus membagian suami, kalau suaminya yang punya, benar loh ya. Kemudian pada anak, kemudian mengatur jadwal-jadwalnya anak dan suami untuk keluarga lah. Nah, ini yang harus kita ketahui, karena apa? Karena ini bisa bila bagi seorang istri, benar. Dan ini benar, benar dalam Quran ceritakan bahwa harta yang seperti ini, nanti Allah akan memberikan kelipatan 700. Ini jelas, ya. Yeah. Cuma 700 ini akan dilimpahkan di di dunia atau di akhirat atau lalu lambi ya kita ya. tidak tahu persis. Tapi yang jelas kita harus seperti itu. Maksudnya adalah kita harus kembali pada jalan Allah. Kita mau membaca Quran. Kita harus mau mengamalkan ayat-ayat. per ayat. Insya Allah dari sanalah kita menyadari bahwa oh ini memang tugas saya. Oh ini harus saya harus seperti ini. Oh ini saya harus seperti ini. Dan itulah seperti uh, yang yang memang dianjurkan di dalam Islam, jangan sampai mamanya kerja, mamanya di suatu bank, tiba-tiba harta orang lain diambilin nah itu ya jangan padahal wanita, Ustaz ya gak tahu, itu wanita bukan <tuh. kan <tuh. itu wanita bukan ya emang tahu, tahu Wah, ini ternyata nonton berita juga kalau kan? Berita juga, sama-sama ya. Iya, <laughs> paling tidak harus seperti itulah kita harus menghargai ya. Kalau hmm. jangan sampai, wah wow, udah ngerjain sesuatu, pura-pura hilang ingatan itu kan ada juga itu. Ya, betul -betul. Wanita yang begitu ya? Iya. Pura-pura hilang ingatan, nggak ada di mana, nggak ada di negeri ini kalau nggak salah ya itu <laughs> pura-pura sekali ya. Iya takut. Ben. Jadi enggak usah ngerasa lah, takut, santai aja. Kalau masalah akuin salah, itu lebih bagus. Betul, Ustaz. Iya kan? Iya. Yeah. Karena kalau mau mengakui salah kemudian kita mohon ampun pada Allah taala, mudah-mudahan dosa kita diampuni itu aja. Yeah. Tapi yeah. kalau pura-pura begitu, ah susah yeah. <laughs> kali. Ya gitu ya, jangan sampai kalau bisa. Betul, Ustaz. Yang unik dari wanita, Subhanallah, uh, Rasulullah sangat menghargai para wanita. Yeah. Pun sama, Ustaz. Ini di masyarakat pun wanita sangat dihargai contoh yang ada itu kan ibu kota belum ada bapak kota iya bener, ya bener. Ya. Tindir. Tindir. Tindir. Tindir. Tindir. Tindir. terus ada hari ibu saya belum lihat di kalender hari bapak oh iya bener. Bener. bener memang sangat dihargai ya sangat dihargai. Ya, ya. kali-kali juga ini ya kali-kali juga uh, ini juga mencerminkan bahwa kalau dulu sahabat Rasul bertanya siapa yang saya hormati ya Rasul kan? Iya ya? betul. Ibumu kan sampai tiga kali. Iya, iya. Ibumu. Jadi yang terakhir adalah ayahmu. Jadi iya. betul betul memang kita Bagi seorang laki-laki diwajibkan menghargai wanita kan? Begitu gitu ya? ya. Makanya kalau seorang seorang Muslim yang baik-baik ya, dia termasuk mutakin ya, termasuk orang yang takwa Kalau dia mau mempelajari Islam benar-benar secara benar, yeah. ini kayaknya umpamanya negara ini, ini mau mempelajari Islam benar itu wanita aman kok, benar dia, betul, nggak ada pelecehan seksual, tidak ada yang mengacau dengan keadaan keadaan yang banyak saat ini. Yeah. Kemudian hipnotis juga tidak ada, coba kita perhatikan ya. Iya. Yeah. Karena apa? Karena tukang hipnotisnya nggak punya uang, jadi dia menghipnotis <laughs> terus. <laughs> Harusnya para polisi atau kejaksaan itu menutup sekolah-sekolah hipnotis. Saya setuju sekali. Oke oh, tuh, karena uh, ini dampaknya sangat, dampaknya luas. sangat luas, ya. Kalau oh, yang terhipnotis itu yang punya mobil mewah sih nggak apa-apa ya. Iya, ini yang udah dihipnotis nggak punya uang apa-apa lagi. <laughs> uang buat, <laughs> uang bulat buat bayar sekolah anaknya, buat ke rumah sakit, pas-pasan, pas-pasan, bayar sekolah lu, itu nah kepanasan beneran. Nah, ya. Masalah hipnotis berarti cukup stress juga sih. Serius sih sebenarnya, tapi saya juga mohon nih Bapak Polisi sama Bapak Kejaksaan menutup deh sekolah hipnotis, benar, karena apa? Ketakutan, iya. biar kita aja yang punya ilmu hipnotis gitu ya <laughs> <laughs> Baik, Ustaz, satu lagi, uh, selain wanita juga dihargai, tapi ngomong-ngomong Ustaz makhluk halus di Indonesia juga kebanyakan wanita loh Ustaz Gimana Mana nih maksudnya, jangan aku deh kutih, no. kayak Kayak setan yang dipohonan tuh kan namanya Puntil anak kan. Oh. Ya, belum ada puntil bapak gitu. Kan? <laughs> puntil ibu juga. Kan? <laughs> Terus kayak makhluk halus yang di rumah sakit tuh kan suster ngesot. Uh. Belum ada dokter ngesot. <laughs> Karena kenapa dia ada suster ngesot? Kenapa? Karena dikerjain sama dokter ngesotnya. <laughs> Jadi ngesot-ngesot ya. Maafin para dokter ini bercanda aja ya. Ini bercanda bukan serius. Ya? Ini, ini, ini bercanda. Tuhan ya? baik. Yataan, ee, kemudian untuk yang berikutnya, sister, kita persilahkan dulu nih, kepada para jamaah, namun sebelum itu, karena waktu yang belum berkenan, subhanallah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan anda kemana-mana, tetap di bengkel hati, karena Ustaz Danudanda Izzaki, akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillah, ya Alamin, Subhanallah dengan segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain Allah hanya menginginkan semua itu sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa Baik, untuk berikutnya kita kembali ke tema kita yaitu tentang emansipasi dalam Islam. Nah, kita tadi yeah. kita berbicara sedikit itu maksudnya Sister Neset, dikerjai Dr. Neset, apa itu Ustaz? Iya maksudnya kalau susternya itu ngebat uh. itu, ini bercandanya dulu kebanyakan disuntik jadi keropos tulangnya oh, gitu, tidak bisa jalan, tidak jalan, kena osteoporosis gitu. <laughs> Tapi memang begitu sih kenyataannya kayak penguasa ratu pantai selatan siapa namanya ibu? Nih Rokidul perempuan lagi kan? Belum pernah saya dengar Om Rokidul. <tuk> Akang. <tuk> Akang Rokidul. <tuk> nah ini kan artinya sebenarnya bahwa perempuan ini satu makhluk yang unik. Dia menghiasi perjalanan peradaban manusia Ustaz ya. Iya. Bayangkan Siti Hawa, bagaimana dengan kalian Siti Hawa, Nabi Adam jadi begitu indah hidupnya. Nah. Iya. Untuk itu Ustaz, kita akan memberikan oh, untuk dipotong sih. Iya. Ya jangan masalah Hawa ini repot ini. Tanggal <laughs> Hawa-hawa. Hawa, -hawa. <laughs> yang <Hawanya> panas. <laughs> <aja>. <laughs> Baik, untuk berikutnya kami langsung persilakan kepada Bapak. Ya, ini mewakili ...jamaah dari Klaten, Batem. Baik, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih Ustaz Sanu dan Ustaz Za'i Ya'i. Saya dari nama saya Naryono dari tabungan haji Umroh, umrah gotong royong dari Klaten. Sudah oh. dua kali ini ke sini. Jauh juga Pak gotong royong dari Klaten ke sini ya? Iya, karena kebersamaan. Oh, kebersamaan yang saya mintakan colosi bahawa saya pada tahun 1977 jatuh dari motor ditabrak sama kol lari lari, tabrak lari oh tabrak lari ya. jadi <laughs> tabrak kol kolnya nyabrak, kol. lari tidak bertanggung jawab <laughs> kol tahu kol? kol itu yang dimakan itu ya, saya, saya kan kan buat stop itu tabrak kol Lantas, tangan saya putus, iga saya, dua ini ya putus, kaki saya putus sebelah kiri, putus semua pada waktu Kok putus itu, masih ada pak? Ya, karena diberi kenimbangan Allah masih bisa kesempatan untuk bertobat Alhamdulillah Itu putus apa patah pak? Sini putus, sini putus, tapi di semua, karena oh. ini putus di sambung juga Oh, patah maksudnya. Keluannya, sekarang itu lutut tidak bisa ditekuk. Pak, micnya deket, Pak Tua. Micnya deket, ya? Iya. Keluannya lutut itu tidak bisa ditekuk. Dan kadang-kadang, seringkali, oh. baru saja itu ya, merasa nyeri-nyeri lututnya. Tapi kalau lainnya itu ya, Alhamdulillah, tidak apa-apa. ya? Iya. Nah, kalau dulu lututnya dipend, gimana mau bisa ditekuk, Pak? Atasnya yang dipend. Oh, atasnya. Lu atas itu banyak, loh Pak. Yang mana? Atasnya lutut. Iya nah, ya banyak atas lutut itu ya. banyak, atasnya lutut di bawahnya lutut. Oh, oh. bingung, babanya bingung. bingung. Atasnya lutut di bawahnya lututnya bingung. Ya. Atas lutut bawah pinggang. Ya supaya bisa daim setan sendiri. bapak ini lucu, lho. Pak siapa tadi? Naryo ya. Naryono dari, dari tabungan Haji Gotong Royong. Pak oh. Naryono dari tabungan Haji Gotong Royong. Ya. Begini Pak Nariyono, eh, Pak Nariyono hanya saya mohon jika Pak Nariyono memang ingin sembuh semuanya karena Allah. Saya yakin kalau Pak Nariyono tadi cerita sudah dua kali ke sini berarti niat ingin sembuh karena Allah sekuat sekali. Jangan sampai niat kita sembuh hanya karena nafsu kita jangan sampai ya Pak ya. Apalagi Pak Nariyono sudah ikut dalam tabungan hasil gotong royong. Jadi kayak arisan begitu ya Pak ya ya karena kalau gantian, dapet gantian naik haji gitu ah. ya uh, atau umroh atau umroh gitu iya. bapak sudah haji tapi ya sudah oh, alhamdulillah eh? lima kali lima kali ngutong loh dapet terus sarisanya berarti ya gantian ya sudah oh, alhamdulillah begini pak Naryono ya Naryono betul ya, ya. pak Naryono kalau bapak betul-betul ingin sembuhkan Allah hanya gini aja Pak Nariono coba di rumah, di keluarga, dengan anak, dengan istri, mulai sekarang jangan terlalu keras lagi. Hanya itu aja. nyuruh anak istri berbuat baik, tetap dengan kelemah lembutan. Menyuruh tetangga berbuat baik, dengan kelemah lembutan. Ada perbedaan di antara istri dengan bapak, ada perbedaan bapak dengan tetangga. Cobalah disikapi dengan senyum, jangan dengan kejengkelan. Insya Allah. Kalau Insya Allah Pak Naryono paham yang saya ceritakan, mudah-mudahan mulai pagi hari ini rasa nyeri, rasa sakit di kaki sebelah kiri ini mulai hilang. Ya Amin ya. Amin ya Robb. Jadi hanya cuma itu, jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras. Khususnya di keluarga khusus ya Pak Naryono ya. Nanti baru merambah ke ke tetangga nanti ke teman-teman, apalagi saya yakin dengan sudah berhaji lima kali pasti pak nariono sering sekali juga ceramah coba ceramahnya yang baik yang mengajak yang namanya ceramah itu mengajak bukan langsung beda pendapat langsung ini bukan jamaah saya nggak boleh lah seperti itu itu harus kita ketahui karena itu nanti akan ber berefek pada diri kita insyaallah pasti akan berefek karena apa Apalagi kalau kita siar. Kita siar tuh harus merangkul. Semua. Semua kita rangkul. Baik yang muslim, yang beda pandangan, beda pendapat kita rangkul. Kalau beliau tidak mau ya usah biarin saja. Yang penting kita ngerangkul. Kemudian juga eh, amalah yang memang belum muslim. Jadi gak bisa kita langsung cut bahwa dia begini, dia juga bisa. Namanya kita siar. Kita harus merangkul. Bagaimana caranya kita menjadikan sesuatu yang baik di lingkungan kita apa paham Pak Naryona. Innalillahi. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras di dalam rumah tangga. Benar-benar banyak senyum. Dan mudah-mudahan uh, kalau Pak Naryona saya yakin Pak Naryona Pak Naryona juga seharusnya sudah mulai tertib. Cobalah banyak mohon ampun ya Allah. Jika tubuhku masih terasa sakit, masih terasa nyeri, jika ini dari kesalahan dan dosa-dosaku, khususnya di dalam keluarga aku masih kaku, masih keras aku mohon ampun kepada banyak itu aja insyaallah mudah-mudahan nanti allah memberikan kesembuhan sehingga pak naryono bisa melakukan aktivitas dengan normal ya amin Insya allah, ya Allah amin amin lebih enakan nggak sekarang kasihnya ya. alhamdulillah agak agak enakan wah ya. berarti musa ini kan ya, bisa kita bisa melaksanakan Ting naulah mangat sobirin. Saya kira melaksanakan hadis lagi bah. Itu mah bukan melaksanakan itu namanya. Itu mah pernyataan ni Itu artinya sesungguhnya Allah itu bersesatar sabar. Maknanya melaksanakan sabar. Nah itu betul ya? Ia bisa berlebih sabar sebenarnya. Si si baik karena ini kelaten tetangga saya ini beliau oh ya. tetangga sebelah Jogja saja ya? sebelah timurnya dikit aja karena saya punya pabrik bubuk di ya, punya pabrik oh. punya pabrik bubuk di sana oh, punya pabrik bubuk alhamdulillah sudah dapat ini nih PO nih kayaknya alhamdulillah <laughs> jadi bentar lagi kerja lagi nih iya mudah-mudahan bisa ya. diwariskan tahu juga kalau saya punya pabrik bubuk di sana pak Iya. Ya. salam buat sana ya salam yeah. buat pak kiainya ya alhamdulillah, yeah. alhamdulillah tahu Iya, subhanallah berarti memang uh, dari kelihatan ini sudah banyak yang tahu juga Ustadz ya. Huh? Ya sudah banyak yang tahu. Iya, Alhamdulillah. Ya beginilah namanya juga pendakwah ya. Harus punya pabrik, ya. punya kilang minyak, begitu. Kapal... Amin, amin, amin, amin. Amin, amin. Harus punya apartemen. Ap <laughs> kapal Indus, mobilnya, mobil Eropa yang harganya di atas 3M. 3M gitu ya. Emang maksudnya. <laughs> <laughs> baik, subhanallah, bapak terima kasih Mudah-mudahan Allah ridha, pagi ya? Ya, ya ya sabar ya pagi ya, Alhamdulillah, ya. Mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Baik Ustaz Ini kembali kita bahas lagi sedikit Ustaz Tentang emansipasi dalam Islam Nah, uh, biasanya ini Ustaz Baik sudah Wah. Wah ini subhanallah rajin beliau ini ya Diantarkan sampai ke depan, mudah-mudahan Pahalanya juga tambah banyak Ustaz <laughs> nah, Amin Sekarang ini Ustaz, ada seorang ibu-ibu Yang uh, rajin mengaji Gak boleh ada acara maulid Datang Gak boleh ada acara pengajian, datang Wah pokoknya hafal lah jadwal pengajian uh -huh. Tapi lupa sama kewajibannya Terhadap suami dan terhadap anak-anak Kalau ditegur jawabnya apa? Saya kan ngaji di jalan Allah Nah ini KPHL yang seperti ini Seorang suami harus seperti apa Ustaz? Ya sebenarnya kalau memang ngajinya uh, ngajinya terjadwal, kemudian beliau sebagai apa? Kalau beliau hanya sebagai jamaah, kemudian yang lebih jelas lebih lebih apa namanya? Lebih yang lebih penting pada waktu itu, namanya anaknya lagi sakit, ya hmm. ke anak dulu lah, kan begitu ya? Kecuali kalau beliau memang sebagai saja <tuh> ya beda ini beda. Jadi kalau beliau sebagai uh, pendawahnya suami yang harus menyilakan dan hmm. suami gantianlah nunggu istri paling 2 jam selesai gitu jadi harus ikhlas tapi kalau hanya sebagai jamaah nanti di sana jamaah yang paling belakang umpamanya kan sudan-sudan yeah. dikit deh itu udah paling belakang dan berumpi <laughs> kan susah ya nggak dengerin ceramah nggak dengerin ceramah kan bersuah mending kita eh, lihat anak kemudian itu kalau anaknya ini belum balik belum akhir balik maksud saya Kemudian ingat acara bengkel hati, oh ini kali kesalahan saya atau kesalahan suami, ayo kita doain, mohon ampun pada Allah. Terus, insya Allah kalau yang seperti ini yang saya amati dari para jamaah, si anak hari ini sakit, besok itu sudah mulai reda. Yeah. Itu, itu saya amati dari para jamaah. Dan insya Allah dari sanalah uh, setelah anak mulai sembuh, kan bisa pengajian lagi. Baik, kan? kita, ya. Insya Allah jangan ngotot. Oh, ada pengajian nih. Oh, oh, oh. Jangan lagi begitu Hahaha. <laughs> Baik, apapun profesi seorang wanita tetap Bakti seorang wanita terhadap suami itu adalah kewajiban Yang harus dijalankan Mirsa, jangan anda kemana-mana tetap di bengkel hati Karena Ustaz Danudanda Izzaki akan kembali Saat lagi Allahu Akbar walillahilham Hanya Allah yang maha besar Allahu Akhlaq Tamawati Wal Ard Allah yang telah meninggikan langit tanpa bertiang dan Allah yang telah menghamparkan lautan dan apapun yang ada di dalamnya maka Allah yang paling pantas untuk kita sembah baik untuk berikutnya kembali kami persilahkan kepada seorang ibunda untuk langsung bertanya kepada Ustadz Danu ya silahkan bunda tolong sebut nama dan asalnya dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Syariah dari Bandung Dari Masjid Salim Al Nizahiri Mujud Nizahiri yeah. Saya pun <coughs> mau minta solusi pada Uttar Saya punya anak Udah umurnya 32 tahun Sejak kecil dia menderita penyakit kejang pep. Setelah umur 10 tahun Dokter mengdiagnosa bahwa Anak saya ini epilepsi Sampai sekarang masih berobat. Hmm. Selama 32 tahun itu. Tetapi untuk anfalnya berkurang. Tidak ringan. Tapi obat masih terus. Akhir-akhir ini mungkin karena mengajak dewasa. Dia itu ada sedikit kenaikan emosi. Jadi saya mohon solusinya. Kedua juga saya di keluarga ini. Uh, sedang diberi uh, cobaan mungkinnya sakit suami saya juga pasca stroke sekarang masih bicaranya ada kedua saya post operasi dengan tiroid dan saya masih suka berdebar dan uh, sesak itu, itu aja mungkin mohon solusinya ini pertanyaannya ada yang sakit nggak bu mm. saya <laughs> yeah. Satu rumah, satu. Oke, kok jadi, rombongan begini iya. sih. <laughs> jadi, mohon. Kami ini langganan dokter. Ini tuhat keluarga namanya. Iya, ini. <laughs> <laughs> ini bisa. Satu jam yang begini. Saya mau jawab yang mana dulu? Anak saya dulu. Anak dulu, ya. ya. Begini, bu ibu Hajiat. Siapa tadi? Sariah. Sariah. Taria. Taria. Taria. Iya, Taria. Iya. Dari Majlis Taklim Al-Muhajirin. Iya. Dari Bandung. Bandung. Oh, Bandung ya? Benar enggak? Iya. Ya. Oh, iya. Begini, ya. Bu. Kalau memang si anak ini, adik ini dari kecil memang sering step, itu begini. Saya mengajak seluruh umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya Cobalah kita sebagai orang tua jangan sering emosi keluar maupun marah yang tersimpan di dalam pikiran. Jadi melihat sesuatu enggak harus selalu kemarah di situ. Kemudian nah itulah yang akan menjadikan anak-anak kita nanti lahir itu kejang, panas tinggi, kejang. Nanti akhirnya terkena banyak-banyak macam penyakit. Nah, Sebenarnya si adik ini kejangnya dulu itu insyaallah awalnya karena ya entah dari ibu, entah dari bapak. Dimana dulu itu sebenarnya memang maunya gak berantem tapi marahnya terus. Marah itu disimpan di dalam pikiran. Nah pada waktu adik itu masih kecil, ibu sama bapak itu dulu sering. Entah yang ibu emosinya tinggi atau bapak yang emosinya tinggi, walaupun tersimpan tidak tidak keluar. Nah ini yang menyebabkan kejang di otak. Nah yang termasuk emosinya tinggi siapa? Ini pertanyaan saya seperti itu. Kalau saya. Oh. oh kalau bapaknya nggak pernah marah ya. Ya. Tapi seduh gitu ya. ya. <laughs> Kalau stroke itu biasanya ada masalah, ada kecengkelan kuat tapi tersimpan di sini dan pikiran. Nah itu akan jadi stroke. Lama-lama kalau itu muncul, lama-lama di sini akan pecah pembuluh darahnya. Itu bisa menjadi stroke. Jadi stroke itu biasanya juga cenderung emosi tinggi tapi diam. Betul begitu? Iya. Bapaknya seperti itu? Iya. Berarti juga emosi juga dong Bapak. Katanya enggak emosi ya sama, yang penting sekarang harus belajar bagaimana menghilangkan marah sebenarnya kalau kita melihat sesuatu gak cocok kita gak usah marah, kita tenang dulu kemudian kita mengucap, kalau hati kita mau marah, mengucap astagfirullahaladzim ini kan ajaran-ajaran islami sebenarnya, tapi kita lupa kalau gak cocok, marah aja langsung yeah. itu udah, yang nyaret malaikat atit terus yeah. coba kalau kita jengkel, kemudian mengucap astagfirullahaladzim roket yang nyatok benar kok. Nah, ini harus diulang. Kemudian caranya bagaimana? Ibu dan bapak harus benar-benar serius kembali ke jalan Allah untuk memohon ampun. Di mana emosi dulu itu sering muncul di dalam keluarga dan itu harus mulai sekarang harus dimohonkan ampunan karena itu menjadi salah di hadapan Allah. Dimohon ampun terus-menerus. Terus-menerus tiap kali sholat mohon ampun. Dikhususkan umpama mohon ampun ya Allah jika anakku yang bernama ini sering step, sering kejang atau epilepsi kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosaku di mana aku sering menyimpan marah, di mana aku sering menyimpan emosi kepada istri atau kepada suamiku, hmm. aku mohon ampun kepadamu. Nah, doanya seperti itu tuh doa itu terus-menerus karena kesalahan itu puluhan tahun sehingga kita nggak pernah tahu bahwa yang namanya marah itu sebenarnya juga salah tapi karena kita mah hobinya orang-orang Indonesia itu marah jadi ya marah aja malah sama sama siapapun sama siapapun berantem <tuh> itu gimana sih mah pusing supporter sepak bola juga ngejanya berantem, berantem. Ah. Jangan kan pusing kayak apa nya supporter sepak bola yang di bawah itu harusnya bola bukan batu supporter sepak bola tiba-tiba batu. batu nonton musik putar. nonton berantem. musik berantem gimana sidang <tuh> sidang juga Iya, gitu deh. Iya, gitu deh. Iya ya. ya. Aduh. Iya iya iya sudah. Ibu sudah paham ya? Ibu, bener paham nih. Iya hmm. yang Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadikan manfaat dicoba semuanya uh, hmm. uh, uh, solusi untuk putra ibu. Putra apa putri? Putri. Putri. Putri, putri, putri ya. Kirahmah, nama ini. yang sering kejang. Hmm. Bu saya kira ini kakaknya ibu. Ini putrinya ini. Putri Rusan, ya. <laughs> udah nikah belum Bu? Belum. Ya. Ali, baca sazim. Kok jadi, jadi baca begini sih? Enggak, lah, ini dari mana tadi Bu? Saya lagi baca ini. Dari Bandung. <laughs> Bandung. Kalau jadi... Rusan belum menikah mah, ini nih jagoannya ya. <laughs> Pasti sasarannya saya ini guys ya piring saya dari awal tenak lagi kayak ini. <laughs> <laughs> iya, udah-udah manfaat. Nanti Tapi maaf di... ada suatu keanehan. Apa ya, bu? Terhadap anak saya dulu waktu umur 11 tahun, huh? saya menyalahkan pada obat, timbul tumbuh selebatan uh, bulu-bulu seperti bulu alis, bulu mata. Bulu alis, bulu mata ya, di mana bu? Sebel sekali. Di mana? Ini anak saya ini. Ya ini dimana? Dimana? tempat tempatnya di mana? Alisnya aja. Oh, alisnya. Masaknya memang Apal. bagus ya kalau itu. Nah, saya menyalahkan sama dokter tapi dokter enggak. Saya pernah ke salah satu ajengan yang berada di Majalengka, saya berubah. Ajem, <laughs> ya orang Cina. Alah udah ketemu ajengan mah pusing kepala saya bukan terus. Pandukun, nah, ya. hmm. Terus diobati, alhamdulillah itu hilang lagi. tapi yeah. ya penyakitnya itu belum sampai sembuh oh. aja. tapi saya juga aneh kenapa gitu? Hmm. nggak apa itu bukan aneh itu udah sembuh namanya. Hmm. nggak apa-apa ibu yang santai aja. entah yang, Betul, yang ya. penting ibu sama bapak atau bapak sama ibu jangan berantem lagi udah. wajar. Insya Allah nanti. tapi juga sama kalau udah belia udah emosinya juga tinggi ya sama. ya janganlah emosi di yeah. posisi itu bikin listrik di otak itu gak karu-karuan nanti yeah. on flat terus Ustaz ya on flat terus nanti Ya. Yeah. Yeah. Yeah. baik sih yeah. mudah-mudahan ini umurnya udah berapa tahun ini 32 tahun ah siaplah. lah iya <laughs> yeah. iya yeah. yeah. yeah. baik Ibu terima kasih mudah-mudahan <laughs> <laughs> <Tidak -tidak, laughs> mudah ya Bu yeah. terima kasih jadi kalau tanya nomor HPnya Dek Yudaki ya tanya yeah. pada saya Ya hmm. itu. Ya 10% <laughs> lagi gimana. Bu, <ke> <laughs> Baik, Bunda ya, terima, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, Ustaz, berarti kalau orang sedang marah enggak boleh terlalu dilepas. Iya, ya. boleh terlalu disimpan tapi harus ya. dimusyawarahkan. Iya, menurut. Sama gitu yang diajarkan ya, itu. Iya, itu yang diajarkan. Makanya kenapa enggak boleh marah? Memang Allah tidak menulis di dalam Quran marah itu dilarang enggak ada, tapi malah di di situ implisitnya kita kalau dizalimi disuruh memaafkan. Nah, yeah. kalau kita disuruh memaafkan, ini sebenarnya bukan dilarang malah, ini malah yang lebih disayang oleh Allah. Baik. Makanya di sini adalah sebenarnya Allah tidak menyuruh orang muslim itu untuk marah. Baik. Baik, Ustaz akan kita lanjutkan kembali nanti tentunya. Uh, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ustaz Danu dan Dai Zaki akan kembali lagi di Bengkel Hati setelah yang mau lewat berikut ini. Doa ya Allah yang telah menganugerahkan segalanya untuk kita semua, alam semesta dan apapun yang ada di dalamnya. Semoga ini semua tidak lain menjadi sebuah nikmat yang kita manfaatkan untuk kembali mendekatkan hati kita hanya kepada Allah semata. Untuk berikutnya pemirsa, kembali kami persilakan kepada seorang Bunda Mewakili uh, Pasuruan ya. Iya. Yeah. Daya. Iya. Yeah. Oh baik, bapak silakan. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juari Pak dari Jemaah Masjid Jatuh Muslimin Pasuruan. Baik Pak Juari. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Selamat Pak Juari. Uh, saya mohon solusi dari Ustaz Danu yang mengenai penyakit saya yang mana mulai remaja pak sampai ini saya kalau BAB atau bol itu dengan air darah oh, kalau buang air besar keluar darah, darah. Oh. jadi sementara kadang-kala -kadang itu kotoran dulu dicit terus darah murni itu oh. hingga sekarang. Setiap hari atau setiap minggu? Setiap hari. Setiap Eh, tadi kalau mau BHB atau BOL itu, Pak, ya, nggak bisa ditahan. Nanti kalau sudah dari MCK itu baru yang keluar itu darah. Tapi hanya sedikit... Loh, loh, enggak? Ya, seperti orang digorok itu langsung mancur bu. Gitu. Seperti, nah, orang orang nah. uh. seperti orang Apa-apa, orang digorok? dah seperti orang kencing Keren lah. Iya, iya. Ya. Ya istilahnya di situ lah, sama-sama tuh timur, merasa <laughs> pasuruan agak kasar nggak apa-apa, <laughs> saya juga jawa timuran masalahnya. E, iya, gitu. Kan? Ini juga sama dengan keponakan saya, sama sakitnya seperti itu, sakitnya sama. Sama, namanya Chandra yang masih kecil. Oh, nama, nama penyakitnya Chandra, oh, bukan? Sama penyakitnya. Oh. namanya itu Chandra, keponakan. oh ya ya ya, anaknya namanya. Oh, iya, iya. Anaknya iya. itu, anak beliau itu juragan ayam, <laughs> gitu. Ayamnya ayam potong. Ayam, ayam, ayam. ayam, <laughs> ayam, amin, amin, amin, amin. Asalkan jangan ayam kampung loh, Pak. Ayam potong nggak apa-apa. Ayam potong, ayam Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau ayam apa -apa. kalau ayam potong, ayam potong loh ya. Jangan asal-jangan ayam sayur. <laughs> Ini nama-nama ayam saja. <laughs> Iya Pak Juari, begini. Ya. <tuh> Kalau memang masih muda dulu e, darah yang keluar, begini, itu hubungannya dengan usus, ya, yang jelas itu berhubungan dengan usus yang rusak atau pecah. Usus yang kurang elastis atau pecah itu biasanya disebabkan Pak Juari dulu pada waktu muda atau memang dari keluarga Pak Juari, yaitu ayah atau ibu, itu termasuk beliau-beliau itu. Uh, agak emosional kalau di dalam rumah tangga Jadi sering berantem Pak Juari sering tahu Nah hal-hal inilah yang menyebabkan usus kita itu bisa Sobek istilahnya Nah kalau sekarang Pak Juari juga Iklimnya mirip-mirip Oh mirip-mirip Iklim mirip-mirip maksudnya sifatnya ya 11-12 kata orang Jakarta Maksudnya juga Kalau di dalam keluarga atau dulu Waktu masih muda juga Masih ah begitu ya ah. Sama aja, ini juga sobek juga. Nah caranya untuk tidak begitu, satu, coba sekarang Pak Juwari belajar senyum kayak di masjid kayak begini. Jadi nanti, kalau ketemu sama istri, ketemu sama anak, ketemu sama saudara banyak senyum. Bicaranya nyantai, lembut. Insya Allah. Insya Allah kalau Pak Juwari mulai saat ini niat karena Allah Ta'ala... Kalau ada masalah di dalam keluarga tidak ada emosi yang makang biasanya seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Paham, paham maksud. Nah, yang itu langsung... Langsung naik. naik. Betul. betul. Nah, itu Pak Juari seperti itu ndak? Iya. No. Oh, tepat. Saya akui sportif oh, benar. Sportif. Iya, sportif saya. <laughs> saya. Gentleman saya akui. Oh, Gentleman. iya. As a tendon human. Ya tahu, makhluk yang wonder. Woman, saya Ya, makanya di situ kalau kita sama-sama Saya kan orang Jawa Timur juga nih Iya Ayah saya juga Jawa Timur Biar almarhum. Ibu saya juga Oh ibu saya Jawa Tengah ya Pati Jadi Jadi terah samitrah Jawa Timur Terah Jawa Timur. Timur Saya ngerti sekali Jadi kalau dikit itu Ngang gitu Ngang Betul Pusing saya sendiri Hah, Eh papa Dalam Quran begini begini Diam Kalau udah begitu Ini ayah saya begitu tuh Paling dalam Quran gak boleh Diam bapak saya dah tapi nanti kalau lupa ya, ngeng. Gitu lah, gitu. Sama. Jadi, uh, kalau bisa, jangan mulai detik ini. Jadi, Pak Juwadi sudah hafal. Belajar untuk jangan lakukan, jangan lakukan. Jangan lakukan semuanya karena Allah. Insya Allah. Ya, ya. lakukan. Jadi, dengan sembuh, dengan ngobrol nyantai. Saya yakin istri pasti mendengar ya. Istri. Ya. Itu, oh, istri Di belakang mana? tadi berdiri itu mana tadi. Mana istrinya? Mana? Oh, dari dulu. Ya, di rumah galak ya, Bu Bapak, ya? Lo oh, jauh kurang, tidak, <tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa, berini, bisa ya. ini ya, mudah-mudahan bisa dengan begini paham. Nanti kalau bapak pas uh, emosinya naik, ditepo tepuk istighfar, pak. Nanti Pak Juari belajar untuk astaghfirullah. Insya Allah bisa lah ya. Amiin. Jalankan itu semuanya karena Allah, Pak Juari, jangan khawatir, Insya Allah itu bisa hilang. Walaupun itu nanti mulai tahap demi tahap, mulai dikit, mulai dikit, mulai dikit, dikit. naik Insya Allah hilang. Bismillah. Ya. banyak kasus seperti Bapak yang alhamdulillah sembuh semuanya karena Allah. Amin ya amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pada-pada ya. rasa galak-galak ya. Kalau <laughs> cemburu tidak. Tapi Calot... Calot... emosi tinggi memangnya. Oh. Oh. Nah. Ya. alhamdulillah ya. kalau bisa jangan emosinya yang banyak ya. tapi sedekahnya yang banyak. Amin amin. Amin amin, alhamdulillah, amin. amin. ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kajian manfaat ya Pak. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustad di segmen kita kali ini ada iya. sesuatu yang beda karena ada salah seorang jamaah Ustad iya yang dengan niat tulus dan ikhlas, beliau akan menyampaikan uh, sedekah ataupun oh ya uh, apa namanya sumbangan oh, oh. yang akan diberikan langsung kepada Ustad untuk yayasan. Alhamdulillah. Kira-kira ah. nih. mana nih? Yang, ah ini. Oh ini beliau maaf maaf. maaf. Ya, silakan. Alhamdulillah Ini ada mic-nya enggak tadi? Bapak Ianya. silakan Bapak, Bapak siapa dari mana? Bapak. On in, ya yeah, naik Dinaikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Kami dari Masjid Roto Tufalah Roto Tufalah di Ber jalan Iya, Jalan Professor Mustafa Surabaya Jalan Profesor pen... Mustafa Mustafa Surabaya, ya, Alhamdulillah. Iya. Jadi kami sepakat pada saat berangkat dari sana uh -huh. kita mengisikan untuk <coughs> Yayasan Kebajikan Ustaz untuk iakin diatur. Alhamdulillah. Terima kasih bapak. Iya. Namanya siapa? Masih Ahmad Tohir. Oh, Pak Ahmad, Pak Ahmad ya begini. Iya. Alhamdulillah. Ini ini ada satu cerita nih bagi Ahmad, memang e, dalam waktu bulan-bulan depan ini, ini sudah banyak yang menyumbang. Ini maaf ini saya ceritakan, memang kita mengelola beberapa desa yang memang sangat kekurangan itu kita berikan pekerjaan di tiap beberapa kepala keluarga yang kekurangan itu kita beri pekerjaan. Jadi bukan kita beri uang, jadi kita setting pekerjaan di daerah situ itu apa, kemudian kita berikan beliau pekerjaan. Nah memang saat ini ada salah satu jamaah di Jakarta jamaah kita ibu-ibu menyumbang alhamdulillah 50 juta kemudian di Jogja kemarin alhamdulillah seorang hamba Allah menyumbang 100 juta satu orang kemudian ada dari jamaah jamaah kita menyumbang sekitar jamaah kita kita punya jamaah namanya akhlak mulia jadi ini alhamdulillah juga menyumbang kurang lebih 75 juta. Dan ini memang untuk mengelola, karena apa? Saya berpikir karena pemerintah itu kan sibuk yang ngurusin pekerjaan yang di pemerintahan ya. Jadi agak kurang lah di masyarakat. ini biarlah saya yang bukan orang pemerintah ini yang agak-agak ngatur dikit gitu aja. Hmm. Tapi ini jamaah yang ngatur semua. Jadi bukan kami, bukan saya. Insya Allah mudah-mudahan bulan-bulan depan ini kita memberikan pekerjaannya. Salah satunya adalah... Dari beberapa kepala keluarga kita beri dua ekor kambing betina. Nah, kemudian kambing jantannya kita titipkan di departemen peternakan. Kemudian bisa nanti ya kalau mau kawin saudara-saudara kita yang di departemen peternakan jalan ke penduduk untuk inseminasi sehingga nanti kambing ini lahir, eh lahir kambing ini beranak, kemudian anaknya dibesarin, boleh dari itu digedein sendiri, kan dia kerja juga itu juga boleh dijual, tapi jangan indukannya, anaknya boleh dijual, tapi kalau itu membutuhkan uh, uh, uang jadi memang kami dari uh, Majelis Akhlak Mulia Insya Allah menerima uh, donatur memang khusus untuk saudara-saudara kita yang kekurangan khusus, memang bukan untuk kita, jadi biasanya kita uh, apa namanya uang ini ini memang kita langsung kita pakai jadi jadi jamaah tidak boleh ada yang mempergunakan apapun walaupun itu bentuknya untuk bensin untuk macam-macam nggak boleh jadi kalau bensin minta pada saya aja ya minta tapi minta. belum tentu saya kasih <Guk�> <Guk�> nama-nama ya rajin, ya <Guk�> <Guk> ya mudah-mudahan nanti uh, kalau boleh Mau diberikan siapa? Iya, silahkan, sejarah sejarah simbol, sebentar. Jadi masalahnya kan emas totalitas dari satu puisi, ya, jadi oh, ya? itu yang kita punya kan nilainya ya, tidak tua ya, tapi, tapi ada ya, tidak apa beberapa bulan, ya. catim itu. Alhamdulillah, ya. Insya Allah nanti kita inikan, kan Pak. Ji. Baik, silakan. Ya, yeah, alhamdulillah. Pak yes. yes. yes. ini. Bu, yes. jadi saudara-saudara kami yes. saya terima. Yes. Mudah-mudahan yeah. mendapatkan balasan dari Allah taala amal saleh ini rahmat dari Allah. Amin, amin, amin. amin. ya rabbal alamin. Amin, Baik. Terima kasih, Pak Ji. Ya, terima kasih. Juga. Bapak, terima kasih. Insyaallah yes. saya juga nanti mau bikin yayasan kalau begitu. <laughs> Ya begini. Oke, ya, ya, ya. ya. ya, selamat malam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa wa Alhamdulillah. Uh, baik, untuk berikutnya uh, kita kembali lagi kepada seorang ya, dari ujung pandang. Dari Sulawesi. Ya, silahkan Ibu sebut nama dan asal. Oh, asalnya ujung pandang ya. Namanya Ibu Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke MNC MCPT. Mengantarkan ibu saya yang sudah 5 tahun. Menderita sakit. Beliau merasakan sakit di kepala. Sedang di leher. Sampai ke tulang belakang. Uh, sudah lima tahun dia gak bisa hmm. Untuk menggeleng saja berat Apalagi untuk menunjuk uh, Kami sudah mengantar Berobat ke dokter spesialis Tapi menurut dokter gak ada penyakit Kami mohon uh, Petunjuk dan solusi dari Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, uh, saya mau tanya nih i, ibunya yang sakit nggak bisa nengok ini namanya siapa bu? Baji. Haja Sinaga. Siapa? Sinaga. Sinaga. Sinaga. Siapa? Sinaga. Si Sinaga. Sinaga. Sinaga. Sinaga. Wah ini. Wow. Si naga, sungai naga <laughs> yes, Ibu, yeah. kalau saya mau tanya Ibu uh, Ibu sering gak kalau ada masalah di keluarga Jengkel tapi diem Tapi kadang dengan kejengkelan ibu ini Kadang-kadang kadang ibu gak Tidak terlalu respon terhadap keluarga Jadi agak pendiam, jadi begini Ibu ada kejengkelan dengan bapak umpamanya. Tapi ibu diam. Setelah ibu diam itu katanya ibu dengan bapak itu terus malas-malesan hanya itu aja. Tahu enggak maksud saya? Saya juga enggak tahu maksud saya. Iya. <laughs> ibu begitu benar. Gitu. Jadi kalau udah jengkel sama bapak, ibu jadi malas-malesan sama bapak gitu. Diam, banyak diam ya begitu. Walaupun enggak marah keluar loh maksud saya. Biasa diam, biasa juga Memperkan Iya, ibu marah -marah. diam ya. Oh berarti benar yeah. Ya sudah, gak apa-apa Ibu Sekarang kalau saya mau tanya Ibu Jika ada sesuatu di dalam tubuh Ibu Khususnya di kepala Ibu Kemudian di tulang belakang Ibu yang jadi gak bisa nengok Kalau ada sesuatu yang umpamanya nih Umpamanya nih bu Sinaga ya Umpamanya kalau itu sesuatu itu uh, tidak baik Dan itu memang dari kesalahan-kesalahan Ibu Maukah ibu memohon ampun kepada Allah Taala dan kalau ada masalah di dalam rumah tangga ibu ikut berbicara walaupun tidak emosi mau nggak bu? Mau. Mau? Mau. Insya Allah mau. Insya Allah mau, Insya Allah mau ya. Insya Allah mau. Kemudian ibu mau memaafkan teman-teman ibu yang tidak tampak itu yang saat ini ada di ibu umumanya kalau ada di belakang kepala itu memaafkan sehingga mereka keluar dari tubuh ibu karena Allah mau nggak bu? Insya Allah mau ngerti maksud saya, mau makhluk yang tidak tampak ngerti ya, iya. ngerti, ya? Mau, mau. ngerti mau ya mau mau, mau. amin amin amin, hmm. mudah-mudahan mereka banyak keluar walaupun awalnya dari kesalahan-kesalahan ibu, cina ga, hmm. sering kalau malam hari ngalamun kemudian males sama suami, akhirnya nggak bisa nengok-nengok kepala, amin, mudah-mudahan Allah ridha nanti ibu di, nanti ibu ikut doa yang baik. Mudah-mudahan nanti uh, Allah dida sehingga Ibu diberi kesembuhan ya Bu ya. Amin ya. Amin. Coba sekarang saya mau tanya, Ibu bisa nengok nggak mulai pelan-pelan atau ini? Lebih enak kan? Bisa tapi ini masih berat ini. Sudah bisa Dan, nengok nggak? Ya bisa nengok. T Tadi agak sulit? Nggak bisa tapi ini. Tadi nggak bisa? Sekarang bisa? Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah Oh, Alhamdulillah Ini ini leher masih tegang Iya bu, tapi saya juga masih semutan Dari tadi besilah Ya sabarlah Bang, Ibu lima tahun mau sembuh sekarang Buang ini aja Pak Haji Rahmat aja Nggak ngasih apa-apa, ngasih beginian Coba Ini masih berat nih, masih berat ya, Gimana Ke Cokol nanti, udah santai aja Udah bisa nengok Begini udah, Alhamdulillah Harusnya emang begitu. Nih saya nunggu amplop nih dari ibu nih. Senyum <SILENCIO> juga. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Bu, jangan galak-galak sama suami ya. Walaupun jengkel, pokoknya gak usah jengkel. Santai aja senyum ya, mau ya. Iya, emang. Serius, yang Iari, paling iya. dijengkelin ibu di rumah siapa? Suami, anak? Suami sama anak. Iya. Wah. Kalau ibu sering jaga sama suami... Suruh suaminya nikah lagi aja, Bu. Jangan tambah jengkel, ya. <laughs> <laughs> iya. Jangan, Bu, jengkel, ya. iya Bener, iya Benar, serius. Karena Allah jangan jengkel lagi sama suami sama anak. Karena Allah mau, iya, mau. ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillah mau saudara-saudara 10 juta ikhlas. Gak bunyi kalau yang begini. Pinter <laughs> <laughs> juga, Ibu. Gak bunyi. <laughs> Sekarang gimana, agak ringanan gak kepalanya? Ya, ini leher masih tekan. Agak ringanan gak, Bu? Aduh, ya ampun, ya, susah pun juga nih. Agak ringanan gak? Ya, ada perubahan. Oh, ya sudah kalau ada perubahan. Kalau mau sembuh maunya gratis kan susah. <laughs> ya pakai asker deh, saya tunggu asker. <laughs> Ibu nanti ikut doa ya, ikut aminin. Ya. Ibu <laughs> maunya sekarang juga jangan ya, didorong ya. ya. Kayak ini, nih nih dai jagi maunya nikah sekarang tapi belum dapat dapat juga sabar di sini. Ya, eh gitu. sabar ya bu. Ya. Paham ya maksud saya. Ya? Ya, amin. Alhamdulillah nanti ikut ngamini Mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit penyakit kita semua ya bu. Nabi Nara Balalamis. Baik Ibu, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apapun cerita yang disampaikan oleh orang lain, kita sebagai penyimak, harus mengambil hikmah sehingga bisa lebih bermanfaat hidup kita. Dari cerita yang sudah kita dengar tentunya. Pemirsa, jangan anda ke mana-mana. Karena bekel hati bersama Osad Danudan Daizaki akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Sulhanallah. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kehidupan orang lain. Memetik hikmah itu sebuah kewajiban. Tapi mencari aib orang lain itu yang tidak diperbolehkan. Karena biasanya manusia itu hati yang kotor. Kalau sudah urusan aib orang lain sepertinya terang, kelihatan. Tapi kalau urusan aib sendiri gelap, pekat. Nah maka dari itu... Tidak ada yang mampu kita lakukan selain mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Pun di segmen ini kita akan mengembalikan hati kita kepada Allah. Berdoa, tenangkan hati kita, sejukkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama yang insyaAllah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Dhanu. Fadal Ustaz. Terima kasih. Saya Alhamdulillah di akhir acara ini marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusus Karena doa ini adalah pamungkasnya kita Dan permohonan kita kepada Allah mudah-mudahan kalau memang kita dengan khusus berdoa Tulus, ikhlas Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita Amin amin Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan khusus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa shahdi asma'in Ya Allah, Ya Aziz Engkau lah yang berkuasa di langit dan di bumi, Ya Allah Dan engkau lah yang memberikan rahmat kepada orang-orang dan hambamu yang kau pilih, Ya Allah Dan engkau lah yang memberikan peringatan-peringatan kepada hambamu yang kau pilih, Ya Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Amin, ya, Allah, amin, ya Allah Ya Tuhar, Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa dosa kami. Amin. Aminilah dosa yang kami lakukan, ya Allah. Amin. Sejak akhir balik hingga saat ini. Amin. Ya Allah, Aminilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanMu, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Allah Aminilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, ya Allah. Yang kami sering berbuat kasar pada suami kami, Ya Allah. Hmm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan pada istri kami, Ya Allah. Amin. Jika kami sering berbuat dolim pada istri kami, Ya Allah. Amin, ya Allah, ampunilah ya dosa yang kami lakukan hmm. kepada anak-anak kami, Ya Allah. Amin, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, Amin. kepada hambaMu yang lain, Ya Allah, dan Amin. juga kepada makhluk yang diciptakan di muka bumi ini. Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah Kami memang belum bisa menjadi anak yang soleh di hadapanmu ya Allah Kami mohon ampun kepada mu jika kami sering berbuat salah dan dosa Kepada ibu dan ayah kami Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami ya Allah dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau, Ya Allah Ya Allah kami mohon agar aganku ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, Ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami, Ya Allah Amin. Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, Ya Allah Jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Quran dan sunnah Rasulullah, Ya Allah Amin. Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan kami iman dan takwa dalam hati kami. Amin. Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu, Ya Allah. Amin. Menjalankan sholat lima waktu. Amin. Berpuasa di bulan Ramadhan. Amin. Membayar zakat, Ya Allah. Dan Amin. Alhamdulillah kau berikan kami izin dan rida sehingga kami bisa melakukan haji, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rezeki, Ya Allah. Amin. Ya Allah. Jika kami banyak salah dan dosa, sehingga kau berikan kami musibah, peringatan, dan sakit pada diri kami, ya Allah. Ya Allah. Kami mohon ampun kepada-Mu, ya Gha'afan. Ya dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami, ya Allah. Menghilangkan dan ya menarik peringatan dan musibah yang ada pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami ada yang sakit. Hmm. Karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah hmm. Kami mohon ampun kepadamu ya Gha'far hmm. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah ya Salam hmm. Agar kami lebih sujud kepadamu ya Allah amin hmm. Ya Allah Jauhkanlah kami dari garaan syaitan yang kau kutuk ya Allah Jauhkanlah kami dari kejengkelan dan kemarahan yang senantiasa ada dalam hati kami, Ya Allah Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu, Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh, Ya Allah Amin. Ya Allah Alhamdulillah, kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rezeki Ya Allah, Ya Razak Mudahkanlah kami, mudahkanlah kami dalam mencari rezeki yang halal dan taif di muka bumi, Ya Allah Agar hati kami tenang dan tenteram, Ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalan-Mu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudahkanlah usaha-usaha yang kami kerjakan di muka bumi ini, Ya Allah. Yang baik di hadapan-Mu, Ya Allah. Yang baik di hadapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepada lah kami menyembah. Dan hanya kepada lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina bisun, ya wa fil akhirati hasanah wa fil dabanar walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin ya rabbal alamin amin ya mujibassailin istajib du'ana ya arhamar rahimin mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik menurut Allah karena apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah tapi mintalah kepada Allah yang terbaik menurutnya karena apa yang terbaik menurut Allah pasti itu yang terbaik untuk kita semua dan hadirin, mudah-mudahan pengajian kita di kesempatan kali ini, berbagai macam kisah, berbagai macam keluh kesah, cerita dan sebagainya, tidak lain itu semua adalah bagian yang membingkai kehidupan kita. Mudah-mudahan, bisa bermanfaat, pemirsa dimanapun anda berada. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf. Bilaetovikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.